Assalamualaikum Saudara-saudara. sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi di si hari ini, Kamis 24 Agustus 2022 bersama saya Ardian Cian. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh bersama laporan Heriyanto. Sudahlun, pejabat pemerintah Aceh, belajar menyusun perencanaan pelaksanaan program pembangunan ekonomi hijau ke Samarinda, Kalimantan Timur. Tujuannya untuk pengurangan emisi karbon berbasis yuridiksi. Adapun pejabat pemerintah Aceh yang melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur pada Rabu 24 Agustus 2022, yakni Kepala Bapeda Aceh, Hati Ahmad Dadi. Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Insinyur Abdul Hanan, dan sejumlah Kepala Bidang. Kepala Bapak PDA Aceh, Ahmad Dadi menyampaikan hal ini dalam siaran pers kepada Serambi, Rabu 24 Agustus 2022. Kunjungan mereka ke Samarinda juga melibatkan mitra pembangunan dari Sekretariat Aceh Green yang diwakili Wheel Life Conservation Society Indonesia Program atau WCSEP dan Yayasan Ekosistem Lestari atau Yale. Ahmad Dadi mengatakan pemerintah Kalimantan Timur sejak puluhan tahun lalu telah merencanakan komitmennya melaksanakan pembangunan ekonomi hijau kemudian mengintegrasikan ke dalam rencana pembangunan dan rencana strategi setiap sektor. Kunjungan ini untuk belajar menyusun perencanaan pembangunan ekonomi hijau yang telah dilakukan pemerintah Kaltim, sehingga Bank Dunia akan menyalurkan dana komitmen kompensasi penurunan emisi karbon ke daerah. Kita lanjut lagi berita pagi ini sudah lalu, setelah dari Banda Aceh kita beralih ke PD bersama laporan Idris Ismail. Kapolres Bidijaya menanami 3.200 batang pohon di pesisir pantai dalam kecamatan Ulim Bidijaya, tepatnya di Gampung Gelanggang, Tijen Husin, dan Tijin Dabu. Penanaman pohon dalam rangka menyumarakkan hut ke-77 tahun RI untuk mencegah abrasi di sepanjang bibir pantai dilakukan pada selasa sore. Kapolres Bidijaya, KBP Dodon Priambodo, SHSI, KMSI menyampaikan hal ini kepada Serambi pada Rabu 24 Agustus 2022. Meski di kuyur hujan, penanaman pohon melibatkan 400 orang tersebut berlangsung meriah. Kapolres menyebut 400 orang terlibat dalam penanaman pohon, terdiri atas personel Polres Pidijaya, Forkopimda, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau SKPK, dan juga TNI. Kemudian para gugus depan pramuka, unsur Panglima Laut Lu, organisasi kepemudaan, serta toko masyarakat Kecamatan Ulim. Kapolres menambahkan ada 3.200 batang tanaman yang ditanam terdiri atas mangrup 1.000 batang, cemara 1.100 batang, dan ketapang 1.100 batang. Penanaman ini guna mencegah abrasi pantai di pesisir ulim. Sudah setelah dari Pidijaya kita beralih ke Sabang bersama laporan Aulia Prastia. Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Sabang melakukan penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang, Rabu 24 Agustus 2022. Penggeledahan terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan tempat pembuangan akhir atau TPA Lu'ubate Abu Kecamatan Sukajaya, Sabang. Siaran pers yang diterima Serambi Rabu 24 Agustus menyebut penggeledahan ini dipimpin langsung Kajari Sabang Khoirun Parapat SHMH. Tim Jaksa turun ke kantor DLHK setelah mendapat persetujuan izin penggeledahan dari pengadilan negeri Sabang. Kajari Sabang Khoirun Parapat SHMH mengatakan pada penggeledahan pihaknya menemukan dokumen yang dibutuhkan penyidik untuk memperkuat bukti tindak pidana korupsi pada kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan TPA. Lu'bati Abe pada tahun 2020 lalu. Kak menambahkan saat ini tim penyidik sedang menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari auditor inspektorat kota Sabang. Sudah lun dari Sabang kita beralih ke Belang Pidi. Saat reskrim, Polres Aceh Daya meringkus dua terduga agen judi online chip Hig Hikdomino pada Kamis 18 Agustus sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat di salah satu konter HP di Gampung Bineh Krung, Kecamatan Tangan-Tangan. Kedua terduga agen judi online ini yakni ZF 26 tahun dan RS 26 tahun. Keduanya merupakan warga Gampung Bineh Krung, Kecamatan Tangan-Tangan, Abdia. Kapolres Abdi KBP Dani Catra Nugraha SHSIKMH melalui kasat reskrim Ibtu Rifqi Muslim mengatakan penangkapan terduga agen chip tersebut berkat adanya informasi masyarakat. Dari tangan keduanya, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua unit handphone merek Infinix dan Vivo serta uang tunai Rp3.640.000. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Kita beralih informasi nasional Pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi di Indonesia terus didorong untuk menguatkan perekonomian nasional Usai rapat internal RAPIN dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu 24 Agustus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlanggar Tarto menyampaikan beberapa hal terkait percepatan penyelesaian proyek perkereta apian Hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jepang dan juga terkait investasi Dalam kesempatan ini Menko Erlangga menyampaikan bahwa dalam proyek strategis MRT Jakarta North-South dilaporkan terdapat kenaikan project cost dari 22,5 triliun rupiah menjadi 26 triliun rupiah. Kenaikan ini terjadi akibat kompleksitas konstruksi dan kondisi lahan yang tidak stabil karena masuk dalam kota tua sehingga perlu lebih berhati-hati. Menko Erlangga menambahkan bahwa panjang MRT Jakarta North-South sepanjang 12,3 km Seluruhnya masuk di underground berbeda dari yang sebelumnya yaitu 15,7 km Terdiri dari 5,7 km underground dan elevated 10 km Menutup penjelasannya Menko Erlangga menyampaikan terkait dengan proyek lain yaitu proyek LNG Masela Dimana pemerintah diharapkan dapat menegosiasikan investasi yang direncanakan sekitar 287 triliun rupiah dari sel Sudah dulu kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional Jepang akan memulai kembali pembangkit nuklir yang selama ini menganggur dan melihat pengembangan reaktor generasi berikutnya Hal ini disampaikan Perdana Menteri Fomio Kishida pada Rabu 24 Agustus 2022 Pernyataan ini seolah menyiapkan panggung untuk perubahan kebijakan besar pada energi nuklir satu dekade setelah bencana Fukushima Kishida juga mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan untuk memperpanjang umur reaktor yang ada. Ia juga menyoroti bagaimana krisis Ukraina dan melonjaknya biaya energi setelah memaksa perubahan opini publik dan pemikiran ulang kebijakan terhadap tenaga nuklir. Jepang telah membuat sebagian besar pembangkit nuklirnya tak dipakai dalam dekade ini sejak gempa bumi besar dan tsunami pada tahun 2011 memicu krisis nuklir di pembangkit listrik Fukushima Daiichi. Jepang yang rawan gempa juga mengatakan tidak akan membangun reaktor baru sehingga perubahan dalam kebijakan itu akan menjadi perubahan haluan yang mencolok. Kishida mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah menginstruksikan pejabat untuk membuat langkah konkret pada akhir tahun termasuk mendapatkan pemahaman publik tentang energi berkelanjutan dan tenaga nuklir. Dari Newsroom Srami Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Kamis 24 Agustus 2022. Informasi pagi Sram BFM ini bisa anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa anda akses di situs internet www.srambfm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami at Sram BFM. Sudar Lung, wassalam.